أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Wal'akibatu lilmuttaqin ولا عدوان illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa amma jamaah sekalian yang saya hormati marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim salah satu buku yang saya tulis adalah buku siapapun bisa sedekah tidak ada alasan orang mengatakan tidak bisa sedekah Siapa saja, semua orang, semua Muslim bisa bersodakoh. Sodakoh itu secara harfiah dari kata sodakoh. Sodakoh itu artinya benar. Itu artinya kalau kita sudah membukti kalau kita sudah mengaku beriman, harus kita buktikan keimanan kita itu salah satunya dengan bersedekah maka di dalam hadis riwayat muslim dikatakan as-sodakoh burhanun sodakoh itu adalah penjelas penjelas apa? penjelas keimanan kalau orang bersodakoh imannya jadi jelas kalau orang tidak mau bersodakoh dipertanyakan keimanannya jadi iman adalah pembuktian Iman harus kita buktikan Salah satunya dengan sedekah Sedekah adalah Salah satu pembuktian dari Keimanan Oleh karenanya Apabila kita bersodakoh Nilai keutamaannya besar Pahalanya sangat Banyak Maka di dalam buku ini Ada pembahasan tentang keutamaan sedekah atau fadilah sedekah yang diantaranya itu bisa mencegah orang dari neraka. Selain pahalanya besar, itu bisa mencegah orang dari neraka. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, it takun nar walau bisiki tamratin Takutlah kamu kepada neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Takutlah pada neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Seandainya orang tidak punya apa-apa yang bisa dia lakukan cuma sebiji kurma, sedekah dengan sebiji kurma itu bisa dia lakukan dan membuat dia bisa tercegah dari api neraka. masa sebiji kurma saja nggak punya gitu kan jadi itu artinya apa orang kalau sedekah sedikit memang dia mampunya sedikit kita jangan suka merendahkan jangan suka meremehkan yang benar aja sedekah cuma sebiji kurma jangan mengatakan begitu Terima dan hargai, hormati orang sudah bersedekah meskipun jumlahnya sedikit. Pengurus masjid juga enggak boleh meremehkan orang berinfak jumlahnya sedikit. Katanya pada mau masuk surga, masa infak di masjid seribu? Jangan ngomong begitu pengurus masjid. Yang benar aja masa infak di masjid seribu kencing aja 2000 jangan infak lagi seribu di sini nggak nerima uang seribu jangan ngomong begitu pengurus masjid seribu hargai apresiasi mungkin dia memang mampunya segitu baik nah. yang kedua ini ada banyak nih ada 12 poin tuh tentang keutamaan dari sedekah di dalam buku ini yang kedua sedekah itu dengan harta jadi sedekah harta sedekah dengan harta sedekah dengan harta itu bagaimana tidak mesti sedekah itu kepada orang lain sedekah kepada diri sendiri itu juga bisa yaitu dengan menafkahi diri sendiri dan menafkahi keluarga nafkahi diri kita sendiri nafkahi keluarga itu juga sedekah saya bacakan hadisnya di dalam buku ini disebutkan di halaman 33 ma atau amta nak saka fahuwa laka sodakoh jika kamu memberi makan pada diri kamu, maka itu menjadi sedekah bagimu kita punya uang terus membeli nasi sebungkus untuk kita makan itu namanya kita sedekah dengan diri kita sendiri sebab apa kadang-kadang orang sama diri sendiri juga pelit ada nggak orang sama dirinya sendiri pelit makan sih nasi sama kecap sama kerupuk jadi yang penting kenyang kalau bisa beli ikan kenapa sama kerupuk saja kalau bisa beli daging kenapa cuma kerupuk doang oke okay. ada orang pelit sama diri sendiri sehingga dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya gak boleh, pelit sama diri sendiri kalau sama diri sendiri udah pelit bagaimana sama orang lain jadi untuk menafkahi diri kita sendiri itu juga namanya sodako kebutuhan kita apa selain makan Kita juga punya kebutuhan pakaian, beli, nggak apa-apa. Tapi tentu saja beli pakaian gak mesti, yang mahal-mahal, tiga lemari belum juga cukup. Biasa-biasa aja, tapi yang penting pakaian kita baik. Sebab kadang-kadang ada orang pakaiannya tidak baik. celana udah robek lututnya di lututnya udah robek tuh celana mesti dipakai Emang model begitu Pak Ustaz bukannya enggak punya duit ya <laughs> Masa model yang enggak bener. Suatu ketika saya mau salat di masjid di suatu masjid saya lagi salat sunat qabliyah zuhur di samping kiri saya ada anak remaja Terus selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya lihat ternyata celananya robek pada bagian paha malah. Dek, ini celana begini nggak boleh buat sholat. Ini namanya tidak menutup aurat. Oh ya gitu ya pak. Iya. Kalau begitu saya mau keluar dulu pak. Mau kemana? Mau beli handy plus, katanya. mau beli tenso plus biasanya handi plus buat apa luka. luka pada kulit ini luka pada celana <laughs> ah ada lagi orang pakai baju baju adeknya dia pakai kalau dulu kan baju adeknya eh, baju dia sempit itu buat adeknya sekarang baju adeknya dia pakai sehingga oh sempit yang perempuan pakai baju begitu sempit yang laki-laki juga baju udah pendek pakai kaos misalnya pendek sudah ukurannya pendek akhirnya apa? kalau lagi sholat ruku, itu ketarik jadi bagian belakangnya kelihatan Ya maaf-maaf, kadang-kadang celana dalamnya kelihatan juga. Ada nggak orang sholat celana dalamnya kelihatan? Ini orang ngerti aura atau tidak? Jadi belanjakan uang kita untuk beli pakaian. Memenuhi kebutuhan diri kita. Nah terus, وَمَا أَنْتَ daka فَهُوَ لَكَ صَدَكَهُ jika kamu memberi makan pada anakmu, maka itu menjadi sedekah bagimu kasih makan anak, itu juga sedekah jangan pelit sama anak termasuk anak ya bayi karena bayi minumnya air susu ibu maka ibunya juga harus dinafkahi biar supaya kualitas air susunya baik meskipun dia sudah bercerai nah itu suami istri bercerai terus sudah menghasilkan anak anaknya kewajiban bapaknya ngasih makan maka ibunya harus dikasih biaya menyusui sekalipun udah bercerai tuh dia mesti kasih makan istrinya untuk biaya menyusui biar supaya kualitas air susu buat anaknya bagus ini kadang-kadang kalau sudah bercerai anak ikut ibu bapaknya kawin lagi ngasih ngasih uang nggak sama mantan istrinya nih buat anak nggak ngasih ketika dia ngasih istrinya yang baru marah-marah Udah bercerai, masih ngasih duit aja. Eh, ini buat anak saya. Ah, masih ada hati kali sama mantan. Jadi ribut, cerai lagi. Jadi, ngasih makan kepada anak itu sedekah. Ini ada bapak nggak mau ngasih makan kepada keluarganya. Enggak bertanggung jawab. habis nyari duit susah makanya jangan nyari duit, nyari beras nyari ikan iya saya nyari ikan, mancing terus kerjaannya udah dapet, diceburin lagi gitu ikan nyari ikan bukan dimakan udah mancing, dapet eh, diceburin lagi ke laut ada nggak yang begitu? ada tuh di TV, sayang lihatnya <laughs> nyari ikan mau buat dimakan Tuh, kayak orang Taiwan, orang Cina, orang Malaysia. Masuk ke lautan kita, cari ikan. Kita mancing doang. Seekor ceburin lagi. Nah terus. At amta zaujaka Dan jika kamu memberi makan pada istrimu, itu juga sedekah. ngasih makan ke istri itu juga sedekah jadi sedekah sama yang deket dulu deh keluarga nih diri kita keluarga ist anak terus istri bahkan di dalam Islam pak dulu pernah kita bahas di pengajian kita di sini kalau suami istri bercerai itu sesudah dicerai istri memasuki masa idah selama tiga bulan sepuluh hari masa idah selama masa idah itu masih kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah makan kepada mantan istrinya kalau ternyata istri itu hamil masa idahnya sampai melahirkan wajib tuh suami masih ngasih makan sampai melahirkan tadi sudah saya bilang kalau sudah berakhir masa iddah karena sudah melahirkan sekarang anak, anak kewajiban siapa? Kewajiban bapaknya. Kasih lagi uang kepada mantan istrinya untuk anak. Ini sedekah. Menafkahi diri sendiri, menafkahi anak, menafkahi istri. Oh, banyak sekali kasus-kasus di mana suami tidak bertanggung jawab. dalam urusan nafkah keluarganya nah terus wama'at amta khodimaka fahuwalaka sodakoh jika kamu memberi makan pada khodimah pembantu, pelayan di rumah, maka itu menjadi sedekah bagimu jadi ngasih makan pembantu, kalau kita punya pembantu itu juga kewajiban kita tuh malah Semua orang yang ada di rumah kita, itu kewajiban kita Untuk menafkahinya Kecuali yang kos di rumah kita, itu urusannya lain Kadang-kadang ada kamar disewakan, kos-kosan, nah itu malah lain cerita Nah, kalau pembantu, itu kewajiban kita Jangan sampai pembantu nggak diajak makan atau pembantu menunya beda oh. kalau kita makan sama ikan bakar pembantu makannya ikan teri oh. pembantu makannya ikan asin nah beda, jangan jadi makanya kita punya kewajiban mencari nafkah karena kita punya keharusan untuk menafkahi diri menafkahi keluarga bahkan menafkahi pembantu yang bukan anggota keluarga kita tapi dia adanya di rumah kita ini sedekah dengan harta, kalau itu mesti pakai harta nah sedekah pakai harta ini poin-poinnya ada 15 di dalam buku ini, ada 15 termasuk misalnya membantu suami membantu suami jadi misalnya seorang suami lagi nggak punya uang istrinya punya uang dia boleh membantu suaminya dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud ada dua satu, pahala sedekah seperti biasa setiap orang sedekah pasti ada pahalanya yang kedua pahala mengokohkan hubungan keluarga pahala mengokohkan hubungan keluarga jadi kalau suami lagi nggak punya duit istri jangan ke pengadilan agama mau ngapain? Oh, menonton orang sidang, kirain mau mengajukan cerai. Jangan. Suami lagi nggak punya duit, bantu, disedekahi, boleh. Makanya suaminya seneng, seneng suaminya. Saking senengnya, kadang-kadang ngomong nggak terkontrol. Wah, saya seneng kamu bantu saya. Kalau ada satu lagi kayak kamu nih, saya mau nih. wah oh, itu namanya jelek buntutnya jadi itu sedekah istri kepada suami itu juga boleh namanya bantu jangan mengandalkan istri suami tidak boleh mengandalkan istrinya orang betawi bilang ngandelin istrinya nggak boleh suatu saat dia sulit, istri bantu silahkan atau emang penghasilan nggak cukup, istri bantu boleh tapi nanti dalam urusan kepemilikan harta harta istri, harta istri, harta suami harta suami, berbeda itu baik sampai di dalam buku ini disebutkan ada hadisnya meminjamkan uang itu juga sedekah minjemin duit sejuta itu sedekahnya nilainya 500.000 ribu itu bernilai sedekah karena kita sudah membantu orang meskipun uang kita kembali sejuta makanya kalau minjemin duit jangan cari untung pak saya lagi perlu duit nih bisa bantu gak sejuta aja pak Bisa aja, saya punya duit sejuta Tapi ngembalikan sejuta tiga ratus Kalau ngembaliin sejuta tiga ratus Saya mau minjemin Nah yang tiga ratus Itu namanya riba kalau begitu Enggak boleh Kalau pinjam-meminjam Itu namanya bagian dari Tolong-menolong Bantu orang susah Dia bukannya minta Tapi dia Minjam Sehingga dia utang namanya Baik itu sedekah Dengan harta Nah sekarang yang ketiga Bab yang ketiga Jadi buku ini tiga bab saja Bab yang ketiga ini Sedekah tanpa harta Jadi kita bisa Mendapatkan nilai sedekah Meskipun Tidak Menggunakan harta ada hadis yang sangat terkenal tabassumuka fi wajhi ahika laka sodakoh senyummu pada saudaramu sedekah bagimu jadi kalau kita senyum kepada orang lain itu nilainya sedekah kalau senyum pakai duit enggak? Hah? kalau senyum pakai duit enggak enggak, nggak pakai duit makanya senyum-senyum mana aja nih bapak berdua dia sedekah sama ini, ini sedekah sama ini ah. sedekah, senyum senyum gak pakai duit cuma masalahnya karena nggak punya duit, orang jadi susah senyum lu kenapa sih cemberut aja, gue lagi gak punya duit begitu. Ah. jadi karena nggak punya duit jadi susah dia senyumnya Apa kalau kita enggak punya duit enggak senyum terus jadi punya duit? Enggak juga. Mestinya meskipun enggak punya duit tuh enggak kelihatan kalau kita enggak punya duit. Ini enggak punya duit cerita ke sana kemari. Ah, orang tuh menganggap kita banyak duit. Menganggap kita banyak duit padahal kita enggak punya banyak duit. malah kadang-kadang nggak -kadang punya duit. Saya kadang-kadang jadi tersangka, disangka punya duit, padahal nggak punya duit. Oh, itu kan jadi tersangka juga namanya, disangka punya duit, makanya mau minjam duit orang, oh, padahal nggak punya duit. Baik, jadi sedekah bisa tanpa harta, apalagi. ini di buku ini Pak kalau tadi sedekah menggunakan harta itu ada 15 poinnya kalau sedekah tanpa harta itu 28 28 poin sampai membimbing orang yang sesat membimbing orang sesat maksudnya ia bisa membimbing sesat dari jalan yang benar bisa juga sesat dalam arti jalan Orang mau ke blok M nggak tahu jalannya. Terus dia nanya sama kita. Kita kasih tahu jalan menuju blok M. Maka kita ngasih tahu jalan menuju blok M itu, itu juga namanya sedekah. Cuma sayangnya orang kalau nanya kadang-kadang nggak -kadang ada adabnya. Umpama di pinggir jalan ada orang dagang. dagang permen, dagang minuman dan sebagainya itu di pinggir jalan lalu mobil berhenti ketika mobil berhenti itu orang nggak turun dipanggil tuh yang lagi dagang di pinggir jalan pak sebentar pak dianggapnya mau ngapain dianggapnya mau beli ini mau nanya pak kalau jalan menuju blok M itu mana ya? Ye, ini orang kirain mau beli nanya ke blok M dia kesel dia kesel ditanya begitu mestinya kalau nanya alamat turun dong dari mobil jangan orang disuruh nyamperin dia karena dia kesel apa? oh kalau mau ke blok M pak bapak lurus dikit nanti belok kiri bapak lurus aja ngikuti jalan itu Nanti belok kiri lagi, jadi kemana tuh? Itu mau pondok kopi itu mau, mau ke beloknya menjadi ke pondok kopi kalau begitu. Nah, ya meskipun kesel, sudahlah ini kesempatan untuk sedekah. Bapak lurus saja, lurus saja pak. Ikuti jalan ini, ini jalan Sudirman namanya pak. Nanti sesudah Sudirman, bapak ketemu lagi jalan apa tuh dari Sudirman? Masuk Masa Gatot Subroto mau ke Blok Si Singa Mangaraja tuh yang ada Al Azhar. ketemu Si Singa Mangaraja. Terus saja, Pak. Ketemu Bapak Jaksa Agung situ, Pak. Nah. Ini dalam hadis sebutkan "Irsyadur rajula fi ardiddalal laka sadaqah." Bimbinganmu terhadap orang yang berada dalam kesesatan adalah sodako bisa orang jalan hidupnya nggak bener kita bimbing biar supaya jadi bener jadi insap sesudah insap dia menempuh jalan yang benar atau memang dia tidak tahu alamat tadi itu itu juga sedekah jadi peluang kita untuk bersedekah, itu sangat banyak. Sampai menyingkirkan gangguan di jalan, itu juga sedekah. Pakai duit nggak tuh? Enggak. Kita lagi jalan. Ketika lagi jalan, teh ada paku. Ada beling. Singkirkan. Pungut. Pungut. Terus di... letakkan di tempat yang aman kalau paku bisa dikantongin pak masukin tas paku lumayan buat ngebangun kan banyak orang tebar paku di jalan kan kumpulin aja tuh di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ketika seseorang berjalan di suatu ruas jalan dia menemukan ranting pohon berduri lalu dia mengambilnya atau menyingkirkannya maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya Allah bersyukur, Allah berterima kasih kepada orang itu dia diampuni oleh orang itu maka wa ima kal aza wa syauka wal azma lakas menyingkirkan gangguan duri dan tulang dari jalan bagimu adalah sedekah jadi kita singkirkan gangguan-gangguan di jalan itu sedekah karena menyingkirkan gangguan di jalan sedekah maka kita jangan jadi gangguan di jalan kita jangan jadi gangguan di jalan bagaimana gangguan di jalan? Ah, mestinya kita di jalur kiri, eh jalur kanan itu mengganggu nggak? mengganggu orang yang dari sana ada nggak yang suka begitu ada mana dia orangnya jangan suka begitu kita ini jalurnya di kiri ada satu ruas jalan saya dapati itu kalau lampu merah lagi nyala itu orang yang dari sini ngambil semua ke kanan. Jadi di kiri penuh, kanan penuh. Padahal nanti sesudah uh, uh, lampu hijau yang ini ke sana, yang sana, kemari. Yang dari sana itu terganggu oleh ini nih. Penuh di sini sebelah kanan. Karena mereka mau ngambil jalur kanan memang mau belok kanan. Itu contoh. Itu namanya gangguan. Bukan menyingkirkan gangguan. Malah dia yang jadi gangguan. Baik. Ini yang saya sampaikan. Secara garis besar isi buku ini. Bukunya tidak tebal. Cuma 137 halaman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silahkan nanti bisa dibaca buku ini. Saya... cukupkan sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, sudah paham? Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.